Ashadu an la ilaha illallah wahhdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquun laaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaquu rabbakumu aladhi khalaqakum min nafs wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kafiran wa nisaa Wa attaquu Allah aladhi tasa'aluna bihi wal arham يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Wa syara al-umur muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Qala rahimahullah Wa an-abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al Al Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al khudri radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma Anan nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Sesungguhnya orang-orang dari kalangan Anshar <coughs> mereka meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi apa yang mereka minta. Tsumma sa'aluhu fa'athahum. Kemudian Orang-orang dari kalangan Ansar itu pun meminta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang mereka minta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dipenuhinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sesuatu kepada mereka. Hatta nafidama indahu hingga apa yang ada pada diri Nabi saw diberikan fakalalahum hinaan fak kullashayin biadi maka kemudian Nabi saw berbicara kepada mereka terkait apa yang diinfakkan dari segala sesuatu melalui tangan Beliau salallahu alaihi wa alaihi wa Ma yakun indi min khairin Apa yang ada pada diriku Dari kebaikan-kebaikan Falan addakhirahu ankum Maka sungguh aku tidaklah Menyembunyikannya Dari hadapan kalian Wa may yasta'afif yu'ifahullahu Barang siapa yang menjaga kehormatannya Maka niscaya Allah akan menjaganya Menjaga kehormatan ia Wama yastagni yugnihillah Barang siapa yang merasa cukup Maka Allah akan mencukupkan baginya Wama yatasabbar yusabbirhullah Barangsiapa yang bersabar maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Wamau tiyaa hadun atauun khairan wa ausa mina sabri dan tidaklah diberikan seseorang tentang pemberian kebaikan dan yang lebih luas. Yang lebih baik dan lebih luas Tidaklah seseorang diberi satu Sesuatu yang lebih baik dan lebih luas Melainkan Seseorang itu diberi kesabaran Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Muttafaqun alaih Ikhafiddin a'azakumullah Sahabat Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radiyallahu anhumah Adalah seorang sahabat yang mulia Kunyahnya Abi Sa'id Namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khajrazi Al-Ansari Al-Khudri Beliau Sa'ad bin Malik ditinggal oleh ayahnya ketika berusia 13 tahun Yaitu ketika Abu Sa'id al-Khudri masih menapak usia remaja Mulai menapak usia remaja Ayah beliau Malik bin Sinan Al-Ansari adalah seorang Mujahid Yang gugur di Peperangan Uhud Dan Sebagai seorang ayah Ia mengajak putranya Sa'ad bin Malik Atau Abis Sa'id Al-Khudri Yang waktu itu masih berusia 13 tahun Mengajak Kepada menghadap-menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diizinkan ikut berperang. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan Saad bin Malik untuk mengikuti peperangan Uhud karena usia masih belia. Maka ayahnya lah yang berangkat menuju perang Uhud dan Malik bin Sinan salah termasuk salah seorang dari para syuhada Uhud, beliau mati, meninggal dunia, wafat di dalam peperangan Uhud tersebut. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengungkapkan tentang perbuatan beberapa sahabat dari kalangan Ansor yang mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu dan di sini kita akan dapati bagaimana akhlak nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak yang sedemikian luhur yang sedemikian karim Bahwasanya Nabi s.a.w. tidaklah diminta tentang sesuatu yang ada pada dirinya Kecuali Nabi s.a.w. memberinya Sebagaimana disebutkan Sa'alu Rasulullah s.a.w. fa'a'pahum mereka orang-orang Ansor mendatangi Nabi saw untuk meminta sesuatu. Maka kemudian Nabi saw pun memberinya. Kemudian setelah itu thumma saalhu faa'atohum. Kemudian mereka datang lagi, minta lagi kepada Nabi saw. Kemudian Rasulullah saw pun memberikan sesuatu kepada mereka. Ini menunjukkan betapa tinggi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa karim, sedemikian mulia, betapa beliau adalah orang yang sedemikian dermawan untuk memberikan sesuatu yang diminta oleh para sahabat. Dan Nabi SAW tidak pernah menolak Tidak pernah menolak Apa yang diminta oleh para sahabatnya Ini menunjukkan Bahwasannya beliau Tidaklah dengan memberi itu kemudian merasa Tidaklah kemudian dengan memberi itu merasa akan menjadi miskin Tidak Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlak yang sedemikian agung. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mengadukan bahwasannya dirinya merasa lapar merasa lapar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para istrinya, "Adakah makanan yang bisa diberikan kepada tamuku ini?" Para istrinya menjawab, "Tidak ada sedikit pun makanan yang bisa disajikan untuk tamu tersebut." Maka kemudian Nabi SAW mendatangi para sahabat. Dalam peristiwa ini menunjukkan Nabi benar-benar tidak bisa memberikan. Karena memang beliau SAW tidak memiliki sesuatu pun untuk diberikan. Seandainya ada sedikit misalnya. Seandainya ada satu atau dua butir kurma. Mungkin itu akan diberikan. Atau ada makanan yang bisa diberikan Mungkin akan diberikan kepada orang tersebut Tapi di dalam peristiwa ini menunjukkan Ketika Di rumah Rasulullah SAW Tidak didapati sesuatu pun yang bisa diberikan Maka Nabi SAW tetap mengupayakan Agar orang ini mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan Maka kemudian Nabi SAW Mendatangi para sahabat Nabi SAW meminta kepada para sahabat Seraya bertanya Siapakah diantara kalian yang bisa menjamu tamuku ini? Siapakah diantara kalian yang bisa menjamu tamuku ini? Salah seorang sahabat kemudian Menyatakan ya, Mengacungkan tangannya atau berdiri Kemudian mengatakan Saya ya Rasulullah maka kemudian tamu ini pun dipersilahkan untuk ikut bersama orang tersebut. ketika orang tersebut pulang ke rumahnya, datang di rumahnya bertanya kepada istrinya, adakah sesuatu yang bisa diberikan untuk tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? maka istrinya menyatakan ada sepotong roti yang ini pun merupakan jatah dari makan malam anak kita. Anak kita belum makan, dan ini ada sepotong roti ya. yang semestinya diberikan kepada anak kita. Maka kemudian sang suami mengatakan kalau demikian siapkan sepotong roti ini untuk disajikan kepada tamu Rasulullah Sallallahu wa Alaihi Wasallam. Ya. Karena hanya sepotong roti, Kalau dimakan oleh tamunya, tuan rumahnya tidak makan. Maka untuk menjaga, Agar tamunya ini tidak merasa risih, Ataupun tidak merasa malu, Makan sendirian, Maka kemudian sang suami mengatakan kepada sang istri, Bila nanti tamu itu, Duduk di ruangan, Maka padamkan lampu, Padamkan lampu, Sehingga tamu itu makan sepotong roti Yang hanya sepotong roti itu dalam keadaan gelap gulita Dan dia tidak mengetahui bahwasanya tuan rumahnya tidak ikut makan Maka kemudian ya, sepotong roti itu pun disuguhkan kepada sang tamu ya, Sampai kemudian sang tamu merasa tidak kelaparan lagi Dan kemudian pamit Dan kemudian esok harinya Peristiwa malam itu didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tertawa atas perbuatan suami istri tersebut. Ya. Maka dari sini menunjukkan bahwasannya demikianlah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah akhlak yang ditunjukkan oleh para sahabat binaan Nabi Sallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Hmm. Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yu'athiruna ala anfusihim walaukanu bihi khassah. Mereka mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri dalam keadaan membutuhkan. Ini terhadap peristiwa tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi sepotong roti sementara di dalam rumah tersebut ada suami, ada istri, ada seorang anak yang ketiganya tidak memakan makanan di rumah tersebut yang kemudian disuguhkan kepada tamunya. Sehingga Allah Subhanahu Wa ya, Taala berfirman terkait dengan peristiwa ini mereka itu orang-orang yang membutuhkan tetapi mereka lebih mengutamakan kepentingan orang lain ini akhlak yang mulia dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam diajarkan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentarbiyah para sahabat tersebut. Bahkan Nabi SAW di bulan Ramadan Menjadi ajwadun nas Orang yang paling dermawan Di bulan Ramadan Karena di bulan itu Nabi SAW berlomba-lomba untuk senantiasa menunaikan Amal-amal kebaikan Dan inilah yang disebutkan oleh Syeikh Ibn Uthaymin rahimahullah Di dalam sarah Riyadus Salihin bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak, tidak pernah menolak terhadap orang yang meminta kepada beliau. Bahkan beliau memberikan sesuatu, memberikan sesuatu tersebut dengan tanpa didasari kekhawatiran. Tanpa didasari rasa takut Dengan memberi itu Kemudian merasa fakir Merasa Menjadi orang yang fakir Kurang ya. Maka Rumah beliau Adalah Merupakan rumah bagi al-fukor Rumah beliau Masjid beliau Menampung orang-orang yang tidak mampu ya. Dan dikisahkan pula bagaimana Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu Yang sampai Pingsan Di antara Kamar dan mihrab beliau Pingsan benar-benar Pingsan Karena menahan rasa lapar Belum makan Seharian Belum makan Ya, terisi perutnya belum makan sehingga kemudian Abu Hurairah sampai jatuh terping jatuh terjatuh di antara mimbar dan kamar Nabi saw kemudian pingsan. Ya. Kenapa demikian? Al Imam At-Tirmidzi rahimahullah menyebutkan dalam kitab Syamail Muhammadiyah ya, dalam pembahasan bab bahwasannya di dalam kehidupan rumah tangga Nabi saw ya, beliau adalah orang yang ya, pernah satu hari tidak memiliki makanan apapun nah, untuk menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi saw tidak memiliki makanan apapun di rumahnya maka dicantumkan hadis yang menceritakan tentang jatuh pingsannya Abi Hurairah radhiyallahu anhu oleh al Imam at-Tirmidzi di dalam kitab tersebut. Kenapa demikian? Kenapa mencantumkan jatuh pingsannya Abi Hurairah radhiyallahu anhu karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang posisinya, kedudukannya sebagai ahli suffa. Ahli suffa adalah orang-orang yang tugasnya hanya belajar, menuntut ilmu menuntut ilmu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalnya di masjid. Nah, para ahli sufah ini adalah orang-orang yang hidupnya ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi makan ya, kepada ahli sufah ini. Ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu pingsan dengan sebab lapar dengan sebab menahan lapar tersebut Maka ini menunjukkan bahwasanya di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak memiliki makanan. Karena mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan perutnya kenyang sementara ahli sufah dalam keadaan kelaparan, mustahil itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika ahli sufah kelaparan maka berarti di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sedikitpun makanan untuk disajikan. Karena tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan perutnya kenyang sementara orang lain dalam keadaan perutnya kelaparan. Ini keyakinan yang sedemikian kuat bahwasanya dengan memberi tidak akan menjadikan kemudian berkurang hartanya. Keyakinan inilah yang semestinya tumbuh pada diri diri kita. Sehingga kemudian sifat kikir Sifat pelit Itu tidak tumbuh Karena apa? Karena seseorang yang memberi Pasti Allah tidak akan menyanyiakan Pemberiannya tersebut Ketika ia Menyerahkan hartanya Ketika ia memberikan sesuatu yang Berharga kepada orang lain yeah. Maka Keikhlasan ia memberi Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memberi itu Saling memberi terutama Adalah memberikan dampak yang sangat baik Sehingga akan tumbuh Mahabbah Rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disebutkan Tahadu, tahabu Saling memberilah kalian Sehingga Nisaya kalian akan saling mencintai Mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan Nabi s.a.w. tak jarang di dalam kehidupannya Harus mengikat batu di perutnya Kenapa? Karena untuk menahan rasa lapar yang ada pada diri beliau sallallahu alaihi wa ala ali wasallam. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala ali wasallam kok sampai ya, menahan jوع, menahan lapar. Padahal beliau bisa saja berkata kepada sahabat-sahabat yang mampu. Ya, bahwasanya kami kekurangan atau kami minta ini dan itu. Ya, pasti para sahabat akan memberi Pasti para sahabat akan memberi Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW Walaupun dalam keadaan kedudukan yang memungkinkan ia untuk bisa mengumpulkan harta kekayaan Bisa memungkinkan untuk beliau mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya Tetapi Kedudukan beliau tidak beliau gunakan Tidak beliau manfaatkan tidak beliau manfaatkan untuk kemudian mengumpulkan harta, atau untuk kemudian mendapatkan makanan, atau untuk kemudian mendapatkan sesuatu dari orang lain. Ini menunjukkan keadaan beliau yang sangat menjaga Iffah menjaga kehormatan. Dalam keadaan beliau sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memanggil. Sahabat-sahabat yang kaya bisa dan pasti para sahabat tidak akan menolak, pasti para sahabat tidak akan mencegah apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak, pasti tidak akan mencegah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Beliau memilih menahan rasa lapar daripada kemudian harus meminta. Minta. Maka ini menunjukkan bahwasannya Nabi saw adalah orang yang sedemikian agung akhlaknya. Maya kun indi min khairin. Fala disebutkan. Falan adakhirahu ankum. Maka tiadalah apa yang saya miliki dari sesuatu yang baik ya. Ya. Tidaklah kemudian aku me menyembunyikannya Dari sisi kalian Kemudian kata Nabi SAW Barang siapa yang menjaga kehormatannya Maka ia akan Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehormatannya akan dijaga Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Barang siapa yang menjaga kehormatannya Dari apa-apa yang telah Allah haramkan Atas dirinya ya, Dari misalnya wanita Atau dari hal-hal yang lain Maka yauifahul Allah azza wajall, Allah azza wajall akan menjaga kehormatan dirinya. Ini sifat aifah. Sehingga ketika seseorang memiliki sifat aifah menjaga kehormatan, ia akan merasa malu apabila kemudian ia meminta-minta. Ia merasa malu. Apabila ia kemudian ya, menjadi seseorang yang terjatuh kehormatannya, karena urusan-urusan keduniyaan, ya. termasuk diantaranya urusan masalah makan. Ya. Ya. Di sini diajarkan akhlak bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan untuk kemudian meminta minta. Ya. Dan inilah akhlak yang luhur yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini pun ya, diajarkan pula mayastagni yughnihi Allah, ya. Barang siapa yang merasa mencukup mencukupkan dirinya Maka Allah akan mencukupkan untuk dirinya dari hadapan manusia ya. Sedangkan seseorang yang meminta-minta ya, Membutuhkan segala sesuatunya untuk mereka Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan di dalam hatinya ya. Sifat faqiran Sifat merasa fakir selalu butuh terus waliyadz billah wala dan tidak akan menumbuhkan pada jiwa orang tersebut untuk merasa cukup merasa kurang terus ya di sinilah menunjukkan iffah menunjukkan iffah bisa kita lihat Bagaimana ya, Kisah Salafun Nasoleh ya, Misalnya Dari kalangan ulama salaf ya, Ada Abdullah Ibn Mubarak ya, Rahimahullah ya, Yang beliau Adalah termasuk salah seorang ulama Tapi Allah mengaruniakan Harta kepada beliau Beliau mengajak Beberapa orang untuk Pergi haji ya, Digumpulkan uangnya Oleh beliau Sampai berhaji Orang itu selesai menunaikan hajinya bersama beliau Kemudian uang itu Dikembalikan lagi Apa Maksudnya Yaitu untuk menunjukkan bahwasannya Seluruh keperluan haji Ditanggung oleh ya, Abdullah bin Mubarak Rahimahullah Ya, para ulama sekarang pun kita dapati pula bagaimana Mereka menjaga Ifah ya, Sheikh Muqbil Bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah misalnya Sekian banyak ya, Para santri beliau Didamaj ya, Tapi beliau tidak Kemudian meminta-minta dalam keadaan para santri itu datang belajar didamaj, tidak dipungut biaya sepeser pun, ya. tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan Syekh Mukbil kalau beliau mungkin menelpon fulan, waalan pasti akan memberikan. Dalam posisi beliau, ya. dalam posisi seperti beliau pasti orang-orang kaum muhsinin itu akan memberi ketika Syekh Mukbil Misalnya menelpon Meminta bantuan ini dan itu Pasti akan memberi Tapi itu tidak dilakukan oleh beliau Rahimahullah ya. Tidak dilakukan oleh beliau Rahimahullah ya. Inilah sikap ifah Sikap ifah Walaupun punya posisi Punya kedudukan yang memungkinkan ya. Untuk Datangnya bantuan tersebut Tapi itu tidak Digunakan ya. Ya. Ini Bahkan beliau Menulis sebuah kitab Risalah Tentang tercelanya meminta-minta Bayangkan ya. Dalam keadaan beliau Santrinya sedemikian banyak ya. Yang menjadi tanggungan beliau ya. Beliau malah mengeluarkan Risalah Tercelanya meminta-minta ya. Ini sikap ifah yang Luar biasa Yang telah dicontohkan oleh beliau Rahimahullah ya. Maka Ketika keyakinan Tumbuh Mayas ta'afif Yu'ifahullah Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya ya, Tidak kemudian digunakan Untuk meminta-minta Tidak digunakan untuk Melakukan satu perbuatan-perbuatan Yang rendah, yang hina Maka nisaya Allah subhanahu wa ta'ala akan Menjaga kehormatan dirinya Dan sebaliknya Ketika seseorang Tidak mampu untuk Menjaga ifahnya ya, Kesana kemari Minta, kesana kemari Minta ya, Memanfaatkan situasinya ya, Ada kemudian Wah ini ada orang baru taklim Kayak raya didekati ah Bagaimana kalau kita begini dan begitu ya Dengan maksud untuk menarik hartanya ya, Tapi yang demikian ini justru akan menjatuhkan Meruahnya Akan menjatuhkan keadaan dirinya Maka barang siapa yang mampu untuk menjaga kehormatan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kehormatan padanya Demikian juga Barang siapa yang merasa cukup ya, ya, Maka Allah akan mencukupkan padanya ya. Tidak kemudian ia datang Ke orang-orang untuk meminta Dan meminta ya. Tidak kemudian Seseorang untuk ya, Beralih ke orang lain ya, Melakukan satu perbuatan Yang sama Maka orang-orang yang dia mampu Untuk mencukupkan dirinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kecukupan Al-ghina al qalb ya. Kata Nabi Sallallahu alaihi Wasallam sallam Laisal ghina An kasratil ar Walakinal ghina Ginal nafs Bukanlah kekayaan itu Keserba cukupan itu Dengan Banyaknya harta tetapi yang dimaksud kaya adalah kaya jiwa. Seseorang yang merasa kaya jiwanya, dia tidak akan, ya, tidak membutuhkan sesuatu kaya jiwanya. Justru dia, yang ia inginkan adalah memberi sesuatu. Bukan ia mendapatkan sesuatu, tetapi yang ia inginkan adalah memberi sesuatu. Itu menunjukkan kaya hatinya. Orang yang kaya hati, dia kaya hatinya justru akan mencukupkan terhadap segala sesuatu Tetapi orang yang fakir jiwanya, hatinya Ia akan diperbudak oleh keadaan dirinya Maka bukanlah yang termasuk orang kaya itu adalah yang banyak hartanya Tetapi orang kaya itu adalah yang kaya hatinya banyak orang kaya tapi miskin hatinya sehingga apa sehingga ia terus menerus tidak pernah merasa puas ya. mengumpulkan harta kekayaan terus dan harta itu tidak disalurkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala hanya untuk dikumpulkan bagi kepentingan dirinya saja itu dia kaya hartanya tapi miskin hatinya sehingga ia terus hidupnya di dalam Kerakusan demi kerakusan Ketamakan demi ketamakan Tidak pernah merasa puas nah, Ini adalah termasuk penyakit yang berbahaya Ketika seseorang toma' rakus Tidak mampu untuk mengendalikan dirinya ya, Sehingga yang dikejar adalah dunia dan dunia nah, Dalam keadaan seperti itu Dia benar-benar walaupun hartanya banyak dia benar-benar orang yang miskin Miskin hatinya Tapi sebaliknya Seseorang yang mungkin hartanya Hanya berkecukupan Bahkan mungkin kurang Tapi ketika hatinya kaya Dia akan menjaga ifah Dia akan menjaga ifah Untuk tidak kemudian Mendatangi, meminta-minta ya, Sehingga kemudian menjatuhkan Harga dirinya Dan kehormatannya Maka layal ginaan kerasan kasratil ma'ar walakinal gina gina Tidaklah kekayaan itu dihitung dari jumlah banyaknya jumlah harta, tetapi yang dimaksud kaya itu adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tidak pernah menolak ketika para sahabat meminta kepadanya meminta sesuatu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolaknya. Kemudian disebutkan wamayatasabbar yusabbirullahu. Ya. Dengan kalimat ini pula Al-Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini. Ya, menempatkan hadis ini di dalam kitab Babus Sabr. Karena ada kalimat wamayatasabbar yusabbirullahu. Barang siapa yang bersabar Maka Allah akan Menyabarkan dirinya Ini menunjukkan bahwasannya As-sabr itu adalah Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Sifat sikap as-sabr Adalah merupakan karunia Yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya Yang terpilih Maka Maka Ketika seseorang menahan dirinya dari apa-apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas iya. Maka engkau kemudian bersabar atas yang demikian ini. Ya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ia orang-orang yang diberi kesabaran. Banyak sekali ujian-ujian ya, hidup di muka bumi ini Yang manakala kita tidak mampu ya, bersikap sabar Maka justru akan tergelincir Seseorang yang diberi karunia kesabaran oleh Allah Subhanahu SWT Ia akan mampu mengendalikan dirinya untuk kemudian tidak terjatuh Kepada sesuatu yang haram Ya, ini adalah sabar, asabr, asabru'an ma'asyatillah. Ya, yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya mencegah kemaksiatan itu pun memerlukan sikap sabar. Sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang tidak memiliki kesabaran, kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat? Berapa orang? Sekian banyak. Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak dikaruniai kesabaran Kemudian ia terjatuh kepada Kemaksiatan kemaksiatan. Untuk tidak terjatuh kepada Kemaksiatan seseorang Memerlukan sikap sabar tersebut Seorang yang lapar Dia akan didorong Untuk berbuat sesuatu Bahkan mungkin mengambil Barang orang lain Karena merasa lapar Bisa yang demikian terjadi Tetapi ketika kesabaran itu Ada pada dirinya Allah mengaruniakan kesabaran terhadap dirinya Walaupun keadaan dirinya lapar Yang amat sangat Ia tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini kesabaran Sabar untuk menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Sabar dalam berbuat kebaikan ya. Berbuat kebaikan ya. Untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala Diperlukan kesabaran Manakala seseorang berbuat kebaikan Tapi tidak diberi kesabaran Maka kebaikan yang ia kerjakan mungkin akan putus di tengah jalan Tidak ada sikap istiqamah tidak ada sikap istiqomah pada dirinya, sehingga kemudian ia terjatuh kepada sikap-sikap lalai. Dulu ia begitu rajin Salat jamaah, tapi kemudian tidak bisa istiqomah. Tidak bisa istiqomah mengerjakan kebaikan tersebut, akhirnya terjatuh kepada Hal-hal yang tidak diharapkan Dulu ia begitu ya, Rajin untuk ta'lim ya. Jangan dikira ta'lim tidak memerlukan kesabaran Sabar ya. Ta'lim perlu kesabaran Menuntut ilmu perlu kesabaran Karena Kadang-kadang ya, ada orang yang tidak sabar Ilmunya ingin cepat ya. Ilmunya ingin cepat ingin cepat ia ya, kuasai belajar kitab ini belajar kitab ini belajar kitab ini belajar kitab ini akhirnya mentah semua ya. tidak sebagaimana salafun asalih ketika mempelajari ilmu bitadrid ya. belajar menuntut ilmu bitadrid dengan cara setahap demi setahap ya. bahkan para sahabat Nabi saw seperti dicontohkan Abu Ayub al ansari Raudiallahu Anhu. Ya, dalam rangka menuntut ilmu, jauh-jauh datang dari Madinah ke Mesir untuk mendatangi seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar langsung ucapan Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Sahabat ini mendengar langsung ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat yang mendengar ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini posisinya berada di Mesir. Seorang sahabat seperti Abu Ayyub Al-Ansari Mempersiapkan segala sesuatunya Agar bisa berangkat ke Mesir Dari kota Madinah Jangan dibayangkan seperti sekarang Zaman dulu Tidak ada kendaraan Tidak ada pesawat terbang Tidak ada mobil Untuk berangkat ke, dari Madinah ke kota Mesir Harus naik Unta atau naik kuda harus melewati padang pasir yang apabila siang terasa panas menyengat, apabila malam terasa dingin yang luar biasa. Ya. Namun Abu Ayyub al-Ansori radhiyallahu anhu ya, berusaha untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut, bisa mendatangi seorang sahabat yang mendengar perkataan Nabi saw. Didatangi. Ya, berhari-hari, ya. perjalanan berhari-hari ya, dari Madinah ke Mesir sampai akhirnya ketemu, bertemu dengan sahabat ini, ya. bertemu dengan sahabat yang mendengar perkataan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah Abu Ayyub al ansari radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabat ini benarkah engkau mengatak, benarkah engkau mendengar bahwasanya Rasulullah saw mengucapkan begini dan begini. Kemudian sahabat ini menjawab benar, saya mendengar ucapan Nabi saw. Seperti itu ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu Kalau demikian ya. Saya sudah mendapatkan Satu hadis Nabi SAW ya. Saya sudah mendapatkan ilmu ya. Walaupun satu hadis Nabi SAW Kemudian Abu Ayyub Pulang kembali ke kota Madinah Hanya satu hadis, ya. Hanya Hanya satu hadis nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syahidnya di sini. Ya. Ada sikap hirs semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Ya. ilmu yang dimaksud adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hirs sikap semangat para sahabat. Ya. menunjukkan semangat yang sedemikian Membaja kokoh kuat. Ya, kalau kita mungkin ya nanti saja lah satu hadis ini, ya kan jauh-jauh datangnya. Apalagi sampai harus datang, ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini menunjukkan sikap hirs para sahabat terhadap ilmu. Dan ilmu ini tidak kemudian dibiarkan begitu saja oleh para sahabat, diamalkan. Ya. Dapat satu ilmu diamalkan, dapat satu ilmu diamalkan sehingga ilmunya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidak cuma dihafal, tapi diamalkan. Ya. Ini faidah. Ya. Bagaimana sikap hirs, semangatnya para sahabat. Radiyallahu anhu Untuk mendapatkan al-ilm ya. Dan kita lihat pula ya, Bagaimana sikap Hormatnya para sahabat Radiyallahu anhu Radiyallahu anhum terhadap ilmu Walaupun satu hadith ya, Itu benar-benar diamalkan Menunjukkan Tidak menyepelekan ilmu Walaupun cuma satu hadis Ya Berbeda dengan sebagian kaum muslimin di sini ya, Pembahasannya cuma itu saja sudah nah, Sudah ada sikap kibir Sudah ada sifat meremehkan terhadap al-ilm Ini yang tidak terjadi pada para sahabat Rasulullah s.a.w. Ketika para sahabat diingatkan dengan perkataan Rasulullah s.a.w. dengan nukilan perkataan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat langsung sami'na wa apa'na kami dengar kami menaatinya ini yang diperbuat oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka barang siapa yang diberi kesabaran Allah akan barang siapa yang sabar Allah akan memberikan kesabaran. Jadi sikap sabar itu kita harus memupuknya. Ya, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi karunia kesabaran. Ya, kalau orang tidak sabar menghadapi sesuatu, inginnya marah, inginnya melampiaskan emosinya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ya, ngambek, sedikit-sedikit mutung. Sedikit-sedikit putus asa Sedikit-sedikit ya sudah ya. Akhirnya tidak istiqamah Akhirnya kemudian tidak berusaha untuk istimror Terus menerus mengamalkan kebaikan tersebut Dan lebih daripada itu orang yang disikapinya pun jadi tersinggung Akhirnya ukhwahnya rusak ya. Persahabatannya rusak ya. Kenapa? Kenapa? Akibat dari sikap sabar yang tidak bisa ia jaga. Maka pupuk terus sikap sabar itu. Wah saya ini orangnya emosian. Ya, ya harus belajar. ya Untuk bisa menyikapi segala sesuatu dengan penuh kesabaran. Ya. Mengajari anak kita gak bisa-bisa. Sudah kamu ya, memang kamu ini bodoh. ah Ini sesuatu yang tidak patut. Ya. Orang tua mengatakan bodoh kepada anaknya Ya kalau diamini oleh para malaikat Jadi bodoh benar anaknya Mau kira-kira Wa Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari hal yang demikian ya. Oleh karena itu Ketika kesabaran itu tidak ada Pasti akan meluncur dari kalimat-kalimat Lisan kita itu akan meluncur kalimat-kalimat yang tidak terukur Tidak terkendali Kalimat-kalimat ya. yang emosional Ketika kesabaran itu Tidak ada pada diri kita ya, Maka pupuklah Kesabaran itu dengan berlatih Berlatih ya, Mau marah, tahan ya, Sedikit Emosi Tersinggung, tahan ya, Jangan kemudian Mutung, jangan kemudian merengut Jangan kemudian Menunjukkan muka masam misalnya. Ya berusahalah ya, Untuk bisa tersenyum, ya, walaupun ini pahit, ya, walaupun ini menjadi kita tersinggung misalnya, berusaha lah untuk menetralisir. Nah, ini sikap-sikap sabar yang demikian harus kita pupuk. Dan ini sangat besar ya, perusahaan untuk bisa melatih karyawannya seperti ini mengeluarkan puluhan juta rupiah. Iya, untuk bisa karyawannya seperti ini. Ya, mengadakan pelatihan training-training-training training itu ya. Di antaranya mengeluarkan puluhan juta rupiah ya. Kita dituntun di dalam agama ini untuk bisa memiliki sikap sabar tersebut ya, Memiliki sikap sabar tersebut Dan yang demikian ini tidak perlu kemudian harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah Cukup hadir di Masjid Mujahidin Slipi Modalnya cuma bensin dan kendaraan Dan kemauan yang kuat Dan kemauan yang kuat Untuk talabul ilm ya, Tentunya dengan keikhlasan Insya Allah Ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat Dan akan membawa manfaat Untuk diri kita Untuk keluarga kita Ketika kesabaran itu ada pada diri kita Allah terus mengaruniayi kesabaran itu, maka kebaikan demi kebaikan akan kita dapatkan. Ya. Istrinya ada kekurangan, kita sabar. Tidak terjadi kan pertengkaran? Coba kalau nggak sabar, istrinya kita melihat kekurangan istri kita marah. Kira-kira bagaimana rumah tangga marah terus marah terus marah terus akan menjadi sebuah rumah yang yang nyaman untuk ditinggali. Nah, tapi begitu kesabaran itu ada, ya, kita melihat kekurangan pada istri kita kita sabar, tidak terjadi konflik, ya. tidak kemudian rumah tangga itu ya, menjadi senantiasa panas dan panas. Wallahu a'lam bishawab mudah-mudahan ya, kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ifah menjaga kehormatan, kemudian dengan istigna dengan merasa cukup ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita merasa cukup ya dan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr dan tidaklah ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas melainkan hanya dengan pemberian dalam bentuk kesabaran والله عالم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على